Mitra bisnis Kwi Kiyanggi menyatakan pendapatnya yang menyebutkan pasar modal lebih mirip kasino didasari oleh pengamatan serta pengalamannya pribadi sebagai investor retail di pasar modal. Dan menurutnya para pemain asing maupun lokal di pasar modal melakukan transaksi saham hanya mencari untung melalui selisih jual-beli tanpa memikirkan faktor-faktor lain. Untuk melanjutkan bahasan atas pengalaman dan pengamatan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Yiangi. Pak Kwik, kalau bapak memang terjun serta merasakan langsung, artinya bapak juga ikut gambling di pasar modal ya pak? Bukan aja ikut bersudi, ikut menjadi kediri saya sendiri menjadi bodoh. Karena pemainnya orang bodoh, kalau saya nggak jadi bodoh nggak untung, gitu kan. <laughs> Loh ini bener loh, ini ini saya bicara ini saya bicara begini ini saya bisa membuktikan nah, ini saya bisa membuktikan kalau ditanya bukti saya kasih berorder-order deh saham ini dijual tanggal sekian di di dibeli tanggal sekian untungnya sekian ini saya bisa membuktikan. Nah fluktuasi harga itu kan tidak ada urusannya dengan untung ruginya perusahaan. Jadi bapak bertransaksi saham bukan berdasarkan faktor fundamental dan faktor-faktor lainnya ya Pak Wij. Sama sekali nol, sama sekali tidak ada fundamentalnya, omong kosong, pelakunya, enggak ada yang lihat gitu kok. Kok saya lihat gitu duluan kan? Dan itu lucu kok. Bursa di sini itu, bursa itu tiap setengah jam bisa naik turun karena ada berita, gitu Yunani begini. Apa urusannya Yunani, referendum di sini harga turun tuh apa hubungannya? Jadi saya ikut-ikutan bodoh, jadi kalau saya mau maklar bilang tunggu dulu deh. Nanti kalau ada tidak terangkan loncat, bener aja itu, Nggak coba sama sekali. Cuma pemainnya itu sok, makelarnya sok, bankernya sok gitu. Headswannya sok, semua ngomong gede ya. Biasanya juga bisa ikut sok ngomong gede kan, mau untung kok. Tapi Pak Quick, bukankah bursa saham kita juga terkoneksi secara global dengan bursa saham lainnya? Iya, bursa saham kita itu begini loh. Jadi bursa saham itu kan kurs dari sebuah perusahaan, itu kan naik turun, naik turun itu kan, nah setiap dia dalam kondisi naik turun tren naik atau tren turun itu spekulator itu selalu bisa pikir untung, karena dia untungnya dari gejolak naik turun, naik turun yang kecil-kecil itu jadi siapa yang bilang rusak itu rusak terus, kalau rusak kenapa ya kalau harganya tidak naik terus, saya sebagai perusahaan yang kepingin merauk uang banyak dari bursa, mesti nunggu Atau mungkin tidak mungkin, tidak memungkinkan, karena dia tidak memungkinkan meraup agil yang besar. Demikian Kwi Gi, saya Dinda Natasha.